Pak Karya selamat siang Ya selamat siang s i l a k a n Pak Itu kalau memang terjadi hal seperti itu Pemerintah pusat kan punya mekanisme Misalnya mengurangi dana alokasi umum Atau dana alokasi khusus itu ya Dana-dana yang dari pusat ke daerah itu Dipangkas saja Jadi misalnya Ada sebuah penghutan perda Yang membuat dunia usaha、uh, Terbeban Nah kira-kira Pungutan yang diada apa itu berapa? Misalnya 10 miliar. Dari pusat kurangnya aja dana itu 20 miliar. Jadi ada efek jerah buat、uh, pemerintah daerah supaya mereka tidak sembarangan membuat peraturan-peraturan yang be bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dari tingkat daerah itu. Ini perlu saya kira、oh. ya karena sudah terlalu meresahkan itu.、Hmm. Terima kasih t e r i m a k a s i h Karya. Bagus. Ya Selamat siang ya. komentar ya Pak Ya kalau kita lihat memang Bangsa ini makin kesana Makin hancur ya bukan makin beres Makin hancur kenapa Karena banyak kepentingan Sebenarnya isu otonomi daerah Kan waktu itu dari Amirais Kalau Amirais itu sekarang udah kaya Udah d a p a t duit Jadi negara ini semua dihancurkan Sebenarnya negara ini Jika bakalnya itu karena kepentingan Bukan karena keinginan untuk maju jadi semuanya dibikin kaca balau yang penting kepentingan, terima kasih baik, terima kasih Pak Agus Pak Budi, selamat siang selamat siang,、uh, begini Bu saya kira memang ini sudah penyakit laten, sudah berlangsung kira-kira mungkin 15 tahunan hingga sekarang ya. dimana investor itu selalu dipersulit dengan segala macam hambatan, kami ada saran bagaimana kalau dari pusat ...dikirim atau disewa, hire pengawas yang langsung mengawasi dari awal hingga akhir... ...penggunaan dana ataupun、uh, memeriksa alur proyek sampai b g i m a n a tahapan-tahapan pelaksanaannya begitu. Mungkin di situ bisa memperoleh hasil yang diharapkan. ya, ya saya kira itu. Terima kasih Pak Budi. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak.、Ya. Tadi dikatakan mau, mau minta contoh ya. ya Nah ini contohnya ini Saya kasih contoh di Aceh ya Ada Pungutan yang dilakukan oleh Secara resmi yang dilakukan oleh Oknum berseragam dan tidak berseragam Jadi yang berseragam itu Ya bu、uh, b i r o k a t y a bupati, wali kota Segala macam dan bawahannya Kalau yang tidak berseragam ya o p m y a disana Dia punya g e r a k a n Aceh Merdeka ini Masih kuat itu jadi masih membawa-bawa senjata jadi bagi kita yang suka、uh, membuka usaha di Aceh itu ya kendalanya di sana、uh -huh. tidak usah cohon, tidak usah itu ya sebenarnya sih kelihatan dengan mata ya kalau memang pemerintah i n d o n e l i ya tahu lah mereka、yeah. ya mereka tutup mata juga, makasih mana、oh, sih sama siang? ini mau n a i PLN di Bangka ibu Pak Nandi, silahkan untuk,、uh, ya silahkan Mbak. Mengenai PLN yang dibangka, jadi kalau untuk penambahan daya, itu memang dari p l n y a n g dikenakan tarif normal. Tapi setelah di-approve, itu diserahkan kepada instalator Bu. Nah, disitulah kita dijegal dengan b i a y a yang hampir dua kali lipat.、Uh -huh. Gitu aja sih, Baik, terima kasih Pak Nandi. Siang Pak Robert. i ya. ya, komentarnya Pak. Kalau menurut saya itu yang perlu di, di, diimbang d i pun di, diperhatikan mengenai undang-undang gangguan. Karena saya bikin usaha itu bikin、uh, surat izin gangguan dari k a p o l p p itu susah sekali. Jadi artinya kita mau usaha itu dibikin semacamnya ujung-ujungnya duit lah. Jadi kalau bisa kita kan mau usaha ini ya undang-undang gangguannya itu diperjelas terus juga diperdikat、uh, biayanya jelas jadi jangan asal-asal maunya sapol PP aja padahal undang-undang itu kan hanya berlaku 3 tahun kalau n gak g salah itu harus diperpanjang lagi sedangkan kita usaha ini kan gak pernah mengganggu sebenarnya kalau jalanan macet, ya memang Jakarta macet jangan disalahin usaha kita yang bikin macet c a I have y o Yeah.